Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi Wa ashabihi Wa man wala Wa la hawla wa la quwata illa billah Amma ba'd Allahumma Ma'asbah bi min naimat, atau bina min naimat, f'minkah wajdek la sharikala, atau bi ahd min khulqik, f'minkah wajdek la sharikala. Ya Allah, tiada satu nikmat pun yang ada pada diri kita, atau ada pada semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Yang ada di muka bumi ini Kecuali itu berasal dari Allah Jalla jalalu Ma'asyir al-ikwah Ma'asyir al-muslimin wal-muslimat al rahimakumullah Senantiasa kita bersyukur Dan selalu kita mengulangi Dan mengulangi Pujian dan syukur kita untuk Allah Jalla Jalala Karena memang hanya Allah yang pantas untuk dipuja Hanya Allah yang layak untuk dipuji Dialah yang memberikan segalanya kepada kita Sedangkan kita sebagai hamba Allah Kadangkala muncul di hati kita Keinginan untuk dipuji oleh manusia keinginan Untuk disanjung Untuk dihormati oleh manusia Perlu kita ingat Apapun yang kita lakukan Dari amal kebajikan Itu pada sejatinya Pada hakikatnya dari Allah Jalla Jalla Kita bisa sholat Kita bisa ruku Kita bisa sujud kita bisa datang ke rumah Allah ini. Di mana kebanyakan hamba-hamba Allah mungkin sedang terlelap dalam tidurnya. Kita bisa menggerakkan kaki kita hingga datang ke rumah Allah ini. Itu murni karena kebaikan Allah kepada kita. Maka sekali lagi yang pantas dipuja, yang layak dipuji itu hanya Sang Pencipta, Rabbul Alamin. Yang dalam setiap sholat kita senantiasa mengatakan Alhamdulillahirrabbilalamin Ma'ashiral muslimin rahimakumullah Kita akan berbincang Satu tema Satu tajuk yang insyaAllah Semuanya memerlukannya Itu masalah tazgiatun nafas Masalah Menempa jiwa dan membersihkan hati di dalam tubuh kita kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alla inna fil jasad mudghah, ida saluhat saluhah al jasadukullo". Di dalam tubuh kita. Di dalam badan kita Ada segumpal Daging Kalau dia itu Sehat Kalau dia itu baik Misjaya Semua tubuh kita akan baik Namun Wa'idha fasadat Fasad jasadullah. Kalau daging itu sakit, rusak, maka seluruh tubuhnya akan rusak. Apa daging itu? Kata beliau adalah wahyal kal. Ini maksud dengan daging itu adalah jantung. Yang entah dalam bahasa. Indonesianya al-qalb ini biasa diterjemahkan hati. Apa sama di sini terjemahannya hati juga. Padahal yang dimaksud dengan qalb itu jantung. Hati dalam bahasa Arabnya hati itu liver ya. Dalam bahasa Arabnya itu kabit. Kabit yang mungkin Iya uh, dikenal di sini dengan hati Namun sudah menjadi istilah umum Orang ketika menyebutkan Sakit hati Dia tidak pegang livernya Dia pegang dadanya Karena yang dia maksud adalah jantungnya Kolob itu sendiri Maka kita akan pakai istilah hati tapi yang dimaksud dengan hati itu bukan bukan liver, tapi yang ada yang kata Allah Subhanahu Wa Taala visudurihim di dalam dada mereka. Hadis ini dilihat yang lain membukhari masalah jantung al kalab ini, insya Allah semua tahu bagaimana peran jantung di tubuh kita. Apalagi di akhir-akhir ini banyak fenomena orang kena serangan jantung, kadang-kala -kadang harus pasang ring, ya, karena jantungnya sudah tidak bisa melaksanakan tugasnya. Tugas jantung itu adalah memompa darah ke seluruh tubuh, kemudian mengumpulkannya kembali, kemudian Melepaskannya kembali Begitu perputaran Yang dilakukan oleh jantung kita Sebagaimana jantung jasmani Yang ada di dalam dada kita ini Perannya terhadap tubuh kita sangat besar sekali Begitu pula jantung rohani yang mungkin kita kenal dengan hati Kata Rasulullah SAW Kalau benar Insya Allah amal perbuatannya benar Karena sebagian orang mengatakan hatiku bersih Bohong Kalau hatimu bersih Dirimu tidak akan menyakiti orang lain Dirimu akan berbuat baik Dan begitu pula jamaah Orang-orang yang hatinya sakit Orang yang hatinya bersih Yang dijaga sama dia dengan bantuan dari sang pencipta hidupnya akan tenteram hidupnya akan berbahagia karena letak kebahagiaan itu di mana di dalam hati kita orang yang berbahagia itu bukan orang yang memiliki rumah yang mewah tapi orang yang berbahagia adalah orang yang memiliki hati yang bersih jiwa yang hanif Allah Jalla Jalaluh Dalam surat As-Safat Mengatakan Wa inna min syiatihi La Ibrahim Ith ja'a Rabbahu Biqalbin salim Sesungguhnya termasuk Dari golongannya Yakni golongan Nabi Nuh alaihi Salam Rasul pertama Adalah Nabi Ibrahim Ith ja'a Rabbahu Biqalbin salim Ketika dia mendatangi Tuhannya Dengan hati yang salim dengan hati yang selamat Selamat dari apa? Selamat dari semua penyakit hati Kemudian pada hari kiamat Kakala kita dibangkitkan dari kubur kita Dan semua bakal mati Yang kaya, yang miskin Yang tua, yang muda Yang sehat, yang sakit-sakitan Semua bakal mati Dan ketika mati Semuanya bakal dibangkitkan dari alam kuburnya mereka akan digiring ke padang mahsyar Dan pada hari itu. Kata Allah. Jalla jalaluh. Yawma la yanfa'u malun wala banun. Illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang pada hari itu. Tidak bermanfaat mal. Harta benda. Yang ditumpuk. Yang dikumpulkan selama hidupnya. Tidak bermanfaat. Walabanun Anak-anaknya juga tidak bisa memberikan manfaat Kepada orang tuanya Anaknya Masya Allah Mungkin orang-orang yang sukses dalam kehidupannya Orang-orang yang dibanggakan Oleh orang tuanya Tapi pada hari itu tidak bermanfaat Itu anak Di dunia mungkin bermanfaat Tapi pada hari itu Tidak ada Illa Kecuali yang datang kepada Allah dengan Qalbun Salim, bi Kalbun Salim, hati yang selamat, selamat dari apa? Ibnu Katsir menjelaskan selamat dari semua dosa dan dari kesyirikan. Nabi Muhammad SAW hatinya itu dicuci berapa kali? Dua kali. Para ahli sejarawan ada yang mengatakan sampai tiga dan empat kali. Tapi yang sahih hatinya jantungnya itu pernah dibelah, dikeluarkan ada kotoran dari jantung Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril mengatakan هذا حظ الشيطانين ini bagian syaitan dari hatimu maka dikeluarkan, dicuci di dalam wadah di dalam bejana dari emas dengan air zamzam -zam. itu hati rasul saw karena memang seorang nabi harus memiliki hati yang saling yang selamat dari godaan godaan setan karena dia hendak menyampaikan wahyu ilahi. Adapun kita maka kita harus berusaha sendiri nggak bisa kita ini operasi ya datang ke rumah sakit dok tolong bagian setan nih dikeluarkan kalau kita operasi bukannya tambah sehat tapi tambah sakit tiap hari minum obat maashir muslimin dan antum bisa bayangkan ya orang kalau sudah operasi yang ada yang di bypass ada yang macam-macam ada yang jantungnya pakai jantung bantuan itu sampai mati dia itu mengkonsumsi Obat, terus dia. Dan ada di antara kita yang sampai mati harus minum obat demi hatinya bersih. Godaan kita ini sampai mati, bukan karena tua, anak sudah tua nih. Memang ada istilah, istilah. Ya kita istilahnya istilah Jawa lagi. Orang kalau sudah berumur ya, kalau sudah jenggotnya udah putih-putih gitu. Udah pakai tongkat Itu biasanya dekat sama masjid Dengar adhan Masya Allah Datang ke masjid Kenapa? Kata istilah orang Jawa Mambu kuburan Mambu kuburan itu Udah bau kuburan dia Bau tanah sudah Karena kata Rasulullah SAW Umurnya umat Nabi Muhammad ini Antara 60 sampai 70 tahun Kalau sudah masuk 60 ya udah Udah mulai itu Udah dekat dengan Kuburan gitu Maka dia ada Tapi tetap Godaan, godaan. setan itu Sampai ajal Menjemput dia Itu godaan tetap ada Maka para jemaah Perlu diingat Ada dua penyakit hati Penyakit hati ini ada dua ada yang disebabkan kolesterol, ya Ada yang karena banyak Makan lemak-lemak lah Makan apa? Daging kambing mungkin kan Saya punya teman di Jakarta Buka kedai Makan sate kambing Dia marah-marah sama dokter Dokter ini katanya bikin dagangan anak tidak laris Karena katanya kalau makan daging kambing bisa Bisa darah tinggi ya, darah apa kata? Padahal kambing ini sehat kata dia. Masya Allah. Tapi perlu diingat, ada hal-hal yang berlebihan ketika dia israf ya, berlebih-lebihan maka berbahaya semuanya. Baik itu makan nasi ketika berlebih-lebihan akan berbahaya. Penyakit hati, hati yang yang tidak tampak mungkin. Ada dua. Yang pertama itu syubhat. Maradussyubha. Yang kedua, maradussyahwa. Syubhat ini apa Ustaz, kasihin bahasa Melayunya? Keragu-raguan. Ayo ya, Ustaz. Kalau bahasa Indonesia mungkin kerancuan. Rancu tidak jelas buat dia. Antara yang benar dengan yang salah ishtabah itu uh, gak nampak gitu buat dia antara yang hak dengan yang batin sehingga dia tidak tahu dia ikutin sesuatu karena menurut dia itu hak padahal gak hak karena dia tidak punya ilmunya yang ini penyakit ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 10 Fi kulubihim maradun Di dalam hati mereka ada penyakit Fazadahumullah maradun Walahum azabun alimun bima bimakanu yakthibun Kemudian Allah menambahkan itu penyakit Na'udzubillah Ketika orang sudah sakit Ditambah sama Allah penyakit Sehingga susah untuk sembuh Dan ini memerlukan Inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Itu penyakit syubhat ini Salah satunya penyakit orang-orang munafikin. Para jamaah Ada tidak orang munafik Di masjid ini Ada tidak Yang punya Penyakit syubhat Mungkin sebagian Mengatakan insyaallah gak ada Ustaz Ya harapan kita seperti itu. Tapi perlu kita ingat, sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang hidup bersama Rasul Sosam, ternyata di soft soft mereka itu ada yang munafik. Padahal yang menjadi imam siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imamnya itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ceramah di mimbar kalau khutbah Jum'at. Nabi Muhammad SAW. Yang kalau selesai sholat beliau memberikan tausiah kepada mereka. Ternyata di soft-soft sholatnya itu. Banyak yang munafik. Yang kata Allah Jalla Jalaluh. Innal munafiqin. fi Fiddarkil asfali minal na'ad. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di keraknya api neraka, di neraka yang paling bawah. Mereka salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kalau ternyata bersama Rasul ada orang-orang munafik, apalagi bersama kita. Yang kata Hasan Al-Basri, "La ya'manuhu illa munafiq, wa la yakhafuhu illa mu'min." Tidaklah orang yang takut dengan kemunafikan kecuali itu orang mukmin. Dia takut jangan-jangan aku ini munafik. Itu mukmin. Katanya Ibnu Abi Mulaikah seorang tabiin, dia mengatakan adraktu 30 sahabian atau 30 min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafu ala nafsihi an Aku pernah berjumpa dengan 30 dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum semuanya itu takut munafik. Semuanya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, dia datang ke Hudzaifah Ibnul al-Yamman. ini yang menyimpan nama-nama orang munafik. Hudzaifah itu menyimpan rahasia Nabi. Tahu dengan siapa yang munafik fulan fulan fulan fulan Allah yang memberitahu dengan isi hati mereka padahal mereka sholat bersama Nabi ketika Hudzaifah meninggal Umar langsung mendatangi Hudzaifah ansyuduka billah hal zakarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum Umar tanya apakah Nabi menyebut namaku di list orang-orang munafik itu itu Umar bin Khattab kata Hudzaifah tidak tapi aku tidak akan menyebutkan orang untuk orang lain lagi cukup buat tahu subhanallah apalagi kayak kita kita yang penyakit hatinya banyak yang salah satu contoh orang-orang munafik ini kalau lagi ya untuk bersenang-senang kalau diundang makan diundang makan bersama insyaallah datang tapi diajak kerja sosial nah itu biasanya males gitu kan orang-orang munafik di masa rasul sallallahu alaihi wasallam ketika diajak bagi-bagi harta rampasan perang mereka pada datang ketika waktu jihad datang pada melarikan diri semua wala yakmanuhu illa munafik orang yang merasa aman dirinya ah ini yang munafik Anak kalau ana ustaz bersih hatinya tidak ada setitik atau satu noktah penyakit di hati saya. Ah ini insyaallah orang munafik yang kayak gini. Tapi orang yang takut dengan kemunafikan dialah orang yang mukmin. Jadi penyakit hati yang benar syubhat. Dia itu tidak tahu dan Allahu akbar kata Rasul sallallahu alaihi wasallam badiru bil a'mal fitnahan seperti potongan lilitul muzlim yusbihu fihi alabd mu'mina wa yumsi kafiran wa yumsi mu'mina wa yusbih kafiran kata rasul sallallahu alaihi wasallam bersegeralah kalian cepat-cepat -cepat, kalian beramal sebelum datang fitnah godaan-godaan masa kekacauan kaqita al-lailil muzlim seperti potongan malam yang gelap gulita yang pada masa itu Seorang hamba pagi harinya ikut kajian nih Masih beriman Mungkin petangnya dia sudah kafir Petangnya ikut kajian masih mu'min Pagi harinya dia sudah kafir Karena hati Maka syubhad Kerancangan-kerancangan yang ditebarkan oleh musuh-musuh Islam Sekarang ini muncul gerakan-gerakan model liberalisme ya Entah di Malaysia Mungkin tidak separah di Indonesia di Indonesia itu orang-orang liberal itu sudah parah sekali bahkan sebagiannya mengarang kitab judulnya lubang-lubang hitam agama lubang-lubang hitam agama dia mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah Al-Quran itu bikinannya Muhammad Allah tidak pernah menurunkan kalamnya kemudian dia menceritakan kalau Soeharto Presiden Indonesia itu hidupnya lebih lama lagi Pasti kata dia Pancasila Itu bisa menyanyi Al-Quran Dan dia menceritakan juga Mengarang sebuah kitab judulnya Tuhan izinkan aku untuk menjadi pelacur Tahu pelacur? Tuhan izinkan aku untuk menjadi pelacur. Ditulis dalam buku itu tidak ada perbedaan antara perzinahan dengan pernikahan. Semua sama-sama memuaskan nafsu kaum lelaki. Dia bilang seperti itu. Dia na'udzubillah. Ketika orang sudah punya syubhar. Yang dia tidak tahu apalagi anak-anak yang masih muda. Di Universiti Indonesia itu, Universiti Islam Itu banyak pemuda yang dicuci otaknya Saya punya Ustadz dulu Ketika di pesantren Di madrasah itu, dia gak sholat Guru agama tapi tidak sholat Setelah beberapa bulan dia Kuliah di perguruan tinggi Islam Saya tanya sama dia Ustadz, Ustadz kok gak sholat? Kita waktu itu masih murid. Ya? Katanya Ustaznya ya syafi'i Allah memerintahkan kepada kita mendirikan salat agar kita ingat sama Allah. Allah berfirman, akimis salat alidikri. Dirikan salat untuk mengingatku. Kalau anak sudah ingat sama Allah, buat apa salat? Subhanallah, syubhat seperti itu. Orang yang tidak punya ilmu, benar ya. Iya kalau anak sudah ingat ada apa solat Dia lupa kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Yang sampai mati Beliau tetap solat Beliau lupa kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang kakinya bengkak Karena mendirikan solat Itulah syubhad Yang banyak ditebar oleh orang-orang non muslim Ataupun dari kalangan Islam yang munculnya sekte-sekte Seperti di Indonesia Ada seorang Nabi baru ada seorang Rasul baru, baru seminggu nih. Iya, udah ditangkap tapi dia. Cuma yang saya heran, kenapa ada orang yang ikut? Kalau dia orang nggak waras memang mengaku menjadi Rasul. Dia punya kitab tersendiri, punya apa? Kita jangan bicara tentang Ahmadiyah ya. Kalau yang lama ada di Indonesia yang namanya Ahmad Musadik. Mungkin baca dia itu Ahmad Musadeq itu mengaku Rasul setelah Nabi. Dia mengatakan Nabi Muhammad SAW itu tidak ada Nabi setelah beliau. La Nabiya badi, benar. Tapi aku adalah Rasul. Kata dia. Nah pengikutnya banyak. Itu penyakit. Dan setan ini tidak ada urusan dia untuk menyesatkan manusia. Mau lewat subuhat atau syahwat yang penting ujungnya nanti di neraka Sama-sama Penyakit yang kedua itu masalah syubhat ya. Kita berlindung kepada Allah Agar Allah menyelamatkan kita dari penyakit syubhat Dan menetapkan hati kita di atas agamanya Penyakit yang kedua ini syahwat Syahwat ini yang urusannya dengan dunia Urusannya dengan duit Urusannya dengan wanita Kata Allah Jalla jalaluh Ya nisa'an nabi'i Lestunna ka ahadin minan nisa'i ini taqaytunna. Fala takhdo'na bil-kaul. Fayatma' al-lazhi fi qalbihi marad. Wa qulna qawlam na'rufah. Wahai istri-istri Nabi. Kalian itu tidak sama kedudukannya. Tidak sama martabatnya. Tidak sama kemuliaannya dengan yang lainnya. Apabila kalian bertakwa. Maka janganlah kalian melemah lembutkan perkataan Apa bahasa Melayunya itu? Ada perempuan-perempuan kalau berbicara sama kaum lelaki itu lemah gemulai Sama Ya Jangan <tuh> <tuh> Itu lelaki-lelaki yang ada penyakit di hatinya Pada masa itu orang-orang munafik Orang-orang munafik itu menggabungkan dua penyakit Shubhat dan syahwat, mereka yang suka menggodai menganiaya wanita. Jadi perempuan itu tidak boleh melemah gemulaikan perkataan. Biasanya kalau ngomong sama lelaki, Yah siapa yang bisa ngasih contoh ini? Fiyat ma'ala di fi kalbi yang ada penyakit di hatinya melihat, uh, oh, kayaknya perempuan ini suka sama aku, gitu kan? Kayaknya perempuan ini mudah untuk digodain. Ada yang seperti itu? Tidak boleh. Wakulna qawlan ma'rufa. Katakan yang baiklah, yang tegas kalau ngomong. Tapi juga tidak perlu marah-marah. Biasa ngomong perempuan. Karena suara perempuan itu aurat apa bukan? Ya, aurat apa bukan ibu-ibu? Nah ibu-ibu mah. Kita minum dulu. Bapak-bapak Suara wanita itu aurat atau bukan? Kalau aurat gak bisa dengar suara perempuan gitu gimana dia mau beli-beli? Ke pasar, ke kedai tulis Dia lihat apa bisu, gak bisa bicara Bukan aurat suara wanita Tapi ingat Tidak boleh dia Bertutur kata dengan perkataan Yang membuat lelaki itu syahwatnya Entah di Malaysia Di Indonesia itu ada koran-koran ya, Ada Surat kabar Koran itu surat kabar Bukan Quran Ada surat kabar itu Biasanya ada Iklan-iklan uh, Iklannya perempuan-perempuan Yang terima telpon Hotline-hotline itu Semuanya perempuan Yang terima telpon Kenapa? Dia itu berbicara Saya gak pernah telpon ya Mungkin ada yang pernah telpon disini Wallahu'alam, dia itu berbicara dengan Tutur kata yang lemah gemula Yang lelaki itu bisa Bisa menghayal gitu ya. Bisa menghayal Maka dia gak boleh, itu penyakit hati dari dua Maka kita harus Menjaga hati kita dari dua penyakit itu Kan jamaah punya air kan, sama-sama minum kita. Bismillah. Jamaah, hati kita ini membingungkan. Hati kita ini memiliki sifat yang membingungkan. Yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna ma qalbu Li taqallubi Qalab itu Dinamakan qalab Li taqallubi taqallub itu artinya bolak balik Bolak balik Kalau secara batin Hati kita itu uh, Jantung kita itu Mengerut kemudian buka Nggak tetap dalam satu kondisi seperti itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innamama mathalul qalbi kamathalir rishatin muallaqatin fi asli syajaratin yuqallibuhar rih dhahran libatan. Kata Rasul sallallahu permisalan kalbu ini, jantung ini, hati ini seperti bulu. Risha itu bulunya burung ya. Bulunya burung itu di atas pohon yang tergantung yang kalau ada angin dia akan bolak-balik seperti itu hadis. Hadis riwayatkan sama Muhammad dan hadis ini sahih. Itu hadis. Maka ingat kita kadang kala hari ini ngomong iya, besok ngomong tidak. Hari ini kita ngomong sama istri kita, aku cinta kepadamu kita kan. Besoknya engalah aku enggak cinta nggak jadi cintanya gitu kan. itu ya kondisi hati seperti itu terus bagaimana kalau hati kita ini bolak-balik siapa yang bisa membuat hati kita ini nggak bolak-balik ya hanya Allah jalla jalarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Muslim Inna qulubu bani Adam kullaha Sesungguhnya hati manusia Semuanya Baina isba'ini min asabi'irrahman Di antara dua jari dari jari-jari ar-rahman Kaqalbi wahidin Seperti hati satu Hati yang banyak ini manusia Itu seperti hati yang satu Di tangan Allah Jalla Jalalua Yasrifuhu haithu yasha Allah palingkan Allah balikan bagaimana Allah berkehendak. Allah jalla jalla berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 7 Walakin Allah habbabi ilaihumul iman, wazeenahu fi qulubikum, wakhrha ilaihumul kufra alfusuka wal asyian. Ulaikehumul rashidun. Tapi Allah lah yang membuat iman itu Kita cinta Dan menghiasi dengan iman itu hati kita Allah Jalla Jalala Jadi kita tahu hati kita di tangan Allah Yang bisa membolak-balikkan hati kita itu Allah Yang membuat hati kita bagus itu Allah Dan yang membuat kita benci Kepada kekufuran kita benci dengan yang namanya kekufuran. Kufra wal fusuq wal isyan. Al-kufur jelas. Al-fusuq ini para ulama menjelaskan. Al-kaba'ir. Dosa-dosa besar. Wal isyan. Dosa-dosa kecil. Itu yang membuat kita benci kepada dosa besar itu Allah. Ada orang-orang jamaah. Na'udzubillah. Yang dia cinta dengan dosa. Kalau tidak berbuat dosa. Tubuhnya gatal semua tahu gatalan ya. Kalau berbuat dosa di situ dia merasakan ketentraman untuk hatinya. Padahal dia dia tidak memerlukan hal itu. Tapi karena sudah menjadi kebiasaan dia berbuat dosa. <tuh> Maka ingat Allah Subhanahu wa taala lah yang memiliki hati kita. Bagaimana kita menyucikan hati kita, membersihkan hati kita? Ya tidak jalan lain kecuali memohon kepada yang memiliki hati itu. Yang di tangannya hati kita semua. Allah Jalla Jalaluh mengatakan. Falawla fadlullahi alaikum warahmatuhu lakuntum minal khasirin. Andai kata. Kalau tidak karunia dari Allah Jalla Jalaluh. Dan rahmatnya pasti. Kita semua jadi orang-orang. Yang merugi. Dalam sebuah hadis kudsi. Allah berfirman. Ya ibadi, Kullukum baal. Ya Ilhaman hadai itu, wahai hamba-hambaku, semua kalian ini tersesat semuanya. Ilhaman hadai itu, kecuali orang yang aku beri petunjuk. Fasdah dunia mintalah kalian hidayah kepada aku, aku akan kasih hidayah. Jadi kita minta kepada Allah jelal Jalaluh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah tentang tentang beliau? Dalam surat Ad-Duha wa wajadaka dhalam fahada mendapati mu tidak tahu mana yang hak dan mana yang batil kemudian Allah memberikan hidayah kepadamu jadi ya udah tidak ada senjata yang paling kuat bagaimana kita menyucikan jiwa kita menata hati kita agar senantiasa berada di atas ketakwaan kecuali dengan berdoa kepada Allah Jalla Jalla Ustaz, sampai jam berapa gitu Ana lihat soalnya sebagian udah biasa habis subuh ini banyak setannya gitu kan tapi enggak, saya yakin yang, yang memejamkan matanya itu karena khusyuk lah dan khusyud ya. ya kan harus husnul dzon jangan suudzon Ustaz saat ini ngelihat saya memejamkan mata itu untuk demi menyerap maklumat-maklumat alhamdulillah itulah perbedaan orang-orang yang soleh insyaallah amin jemaah minta sama Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memohon kepada sang pencipta nabi ajak masih meminta masih memohon. Di antara doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma musarrifal qulub. Sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah zat yang memalingkan hati, palingkan hati kami di atas ketaatan kepada-Mu. Hadis riwayat Muslim. Itu doa Rasul sallallahu Dan di antara doa beliau juga dalam hadis riwayat Ahmad Ya muqallibal qulub Thabit qalbi ala dhini Wahai yang Zat yang membolak balikkan hati Tetapkan Hatiku di atas agama Tadi kita sampaikan Ada orang yang pagi harinya masih mukmin, Sore harinya Sudah tidak beriman Entah di Malaysia Di Indonesia itu banyak pergerakan kristenisasi. <tuh> di sini ada Sedikit mungkin ya Karena Alhamdulillah kerajaan mungkin memiliki power Untuk bisa mengendalikan itu Di Indonesia na'udzubillah Itu kadangkala satu kampung Jadi kafir semua Di Malang Malang selatan itu Satu kampung 90% Semua dijadikan non muslim Kristen semuanya Sampai kuburannya pun Itu dicabut itu Orang-orang yang sudah mati pun dikristenkan, dikasih salib semuanya, supaya orang tahu bahwasanya masyarakat kampung ini supaya lupa dengan nenek moyangnya yang masih muslim, maka kuburannya pun dibikin seperti itu. Itu benar-benar berat. Ya sebagian di antara mereka memang islamnya islam islam keturunan dia mungkin nggak tahu dengan islam itu sendiri, islam KTP mungkin ya. Di sini ada KTP juga di sini. Izam katib, maka ingat kita harus berdoa, karena kita nggak tahu. Ada yang karena menikah dengan non-Muslim, pagi harinya masih solat ya, ma. masih solat itu perempuan, siang harinya menikah dengan non-Muslim, maka dia berpindah agama. Nauzu Billahi kufri wal fusuq wal isyan, maka ingat berdoalah kepada Allah. Nggak ada yang tahu, kita mati husnul khati mana ada yang tahu? Orang itu yang menjadi ukuran Yang menjadi standar kebaikan dia itu bukan sekarang Tapi adalah nanti Ketika ajal menjemput dia Sekarang sholat Sekarang mungkin masih taat Tapi bagaimana kelak ketika ajal menjemput dia Selain berdoa Kita butuh berjuang Karena langit itu Tidak menurunkan emas Ya Allah Aku memohon rizki kepadamu Ada doa habis subuh yang dibaca apa doanya Allahumma inni as'aluka Ilman nafian Warizqan tayiban wa amlan mutakabbal Ya Allah aku minta kepadamu Ilmu yang bermanfaat Rizki yang Tayib Dan amal yang diterima Habis suat subuh tidur gitu. Apa kira-kira rizkinya bakal datang Itu Ya Ustaz, anak tidur, anti istri bakal bangunin, bang makan pagi sarapan, datang rezekinya gitu. Ya Tidak, kita harus berusaha untuk cahai rezeki, itu harus berusaha. Begitu pula kita ingin membersihkan jiwa kita, kita pun harus berusaha, bekerja. Tawakal penting, tapi usaha tetap. Burung itu tawakalnya masya Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam lau annakum tawakkaluna ala Allah haqq tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu ath-thair taghdu khimasan Kalau kalian benar tawakkalnya, hakikat tawakkalnya sudah sampai titik maksimal. Allah bakal ngasih rizki kalian seperti burung. Burung itu pagi hari keluar dari sarangnya lapar, kosong perut, pulang kenyang. Burung itu keluar enggak? Keluar kalau dia diem aja di sarangnya enggak dapat makanan. Maka harus ada usaha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Wal ladzina jahaduu fiina lanahdiyanahum subula. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan sesungguhnya orang-orang yang berjuang, berjihad, berdaya upaya dalam mengharapkan hidayah, mengharapkan bantuan dari Allah Jalla Jalaluh, Jalaluhu. Pasti, kata Allah, kami akan bimbing dia menuju jalan yang benar. Kami akan berikan petunjuk kepada dia untuk meniti di atas kebenaran sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Yang membuat hati kita sakit. Dari penyakit syahwat dan syubhat itu dosa. Karena dosa itu meninggalkan titik-titik hitam. Noktah-noktah hitam di dalam hati kita. Maka kalau ingin hatinya bersih. Jiwanya Hanif. Ya berusaha untuk meninggalkan dosa. Berusaha. Ustaz. Ini kan dosa kecil. Z. Jangan melihat kepada kecilnya dosa. Tapi lihatlah. Kepada siapa kita berbuat dosa. Antum kalau bekerja di satu perusahaan. Berbuat dosa sama temannya. Nyakitin temannya ya. Itu mungkin biasa. Tapi kalau nyakitin bosnya. Kita lihatlah. Ada teman-teman mungkin yang jahil ya. Temannya lewat. Dipasang kakinya supaya. Supaya apa? kadang tak pasang kakinya dia lewat supaya. Tersandung gitu kan. Atau menyembunyikan slipper temannya. Biasa gak? Biasa. Tapi kalau slipper bosnya. Berani dia. Bisa dipecat dia gitu kan. Walillahilmazirul amat. Ketika kita berbuat dosa kecil ingat Jangan melihat kepada kecilnya dosa itu Tapi kepada siapa Kepada Allah yang memberi mata kita <tuh> Kepada sang pencipta Yang memberikan segalanya kepada kita Maka berusaha untuk meninggalkan dosa Selain itu Nafsu harus ditempa Apa ditempa itu Orang kalau mau bikin pedang ya Mau bikin pedang itu biasanya uh, besinya itu dipanasin. Setelah panas dipukul pakai hammer gitu kan. Itu yang namanya nempah. Itu bahasa Indonesia lah. Bahasa Melayu nya apa itu? Sama. Alhamdulillah gitu kan. Dia ditempah itu. Karena nafsu ini ternyata dia itu penguasanya hati. Yang menguasai hati kita itu nafsu Allah mengatakan bisu. Sesungguhnya nafsu itu Memerintahkan kepada keburukan Yang nyuruh hati kita Berbuat buruk siapa? Itu nafsu Kalau nafsunya Kalau penguasanya sudah ditempa aman Karena dia tidak akan memerintahkan Kepada hati kecuali yang baik Menjadi An-nafsul mutmainnah yang bisikan-bisikannya selalu kebajikan. Itu ketika nafsunya ditempa. Nafsu ini susah menempa. Kata... Orang Arab itu. An-nafsu katifli. In tuhmilhu syabba ala hubbir raba'i. Wa in taftim huyan fatih. Jiwa itu, nafsu itu... <coughs> Seperti bayi Bayi itu Kalau dibiarkan nyusu Sama nyusu ya. Nyusu sama ibunya netek sama ibunya. Kalau dibiarkan dia nyusu Tidak dipisah-pisahkan Atau disapih bahasa Indonesia nya. Sama disapih ya. Itu sampai umur 5 tahun Anak masih nyusu Betul gak ibu-ibu? Ibu-ibu kadang-kadang punya anak Udah sekolah Pulang hari cari mau nyusu sama ibunya gitu. Karena apa? Karena dia dibiarin nyusu. Tapi kalau disape, dipisah ya supaya tidak nyusu, itu berat, pahit si anak bakal nangis. Mungkin sehari, dua hari, tiga hari sampai seminggu anak itu sakit tambah kurus karena dia tidak nyusu sama ibunya. Tapi setelah itu dia akan tahu. Bahwa ternyata ada makanan yang lebih enak Daripada susu ibunya Ada buah-buahan Ada Ada apa? Ada daging mungkin Ada air Air buah Betul, ada minuman-minuman yang enak sebenarnya Yang selama dia nyusu Itu makanan semua gak ada yang enak Karena dia hanya tahu susu ibunya Begitu pula jiwa kita Seperti bayi kalau kita <tuh> Kayaknya suruh berhenti Ustaz Suruh jam 7 12 Ya 15 menit lagi Boleh Ustaz ya Bismillah. Seperti bayi Nafsu kita ini suka berbuat dosa Suka dengan yang Ya Melihat wanita bagi bapak-bapak ya Kalau ada perempuan lewat Masya Allah, itu melihat, enggak, melihat, enggak, mandang, enggak, mandang, enggak, itu kan, sekali aja ya, sekali gitu kan, itu jiwanya gitu, ketika dia memandang, Masya Allah, gitu kan, aduh kata dia. lihat lagi, itu seperti itu, ketika kita buka pintu buat setan, itu terus, tapi kalau tidak, tidak, tidak tidak memang pahit buat kita setelah lewat itu perempuan Enak hati kita Tapi butuh perjuangan terus sekali dua kali sehingga tadi yang terjadi Kita benci sama dosa melihat perempuan itu enggak ada Benci sudah yang dengan yang namanya dosa karena apa karena sudah dibiasakan Anak kecil ketika sudah besar Disuruh minum susu ibunya Enggak mau dia suruh. Enggak Aduh enak Enakan Yang lain-lain Dan jamaah ketika kita Merasakan nikmatnya dekat Sama Allah Jalla Jalla. Kita akan mengetahui Bahwa ternyata dosa selama ini Hanya Kenikmatan sementara Yang membuahkan penyakit Salah satunya memandang wanita Yang bukan mahrumnya Sahmun min siha min iblis al-masmuma Dia itu anak panah iblis Yang beracun Antum tahu beracun itu Kalau tidak beracun Kita kena Diobatin ya Selesai Tapi kalau beracun kemana dia Racunnya itu akan menuju Ke dalam hati, ke jantung sini Wanita yang kita lihat udah lewat Tapi penyakitnya Udah mas tidur di atas ranjang ya, masya Allah. Tuh penyakitnya terus seperti itu. Maka hati-hati. Kita putuskan, insya Allah. Kalau kita, ya berat. Semua butuh perjuangan, butuh perjuangan. Tapi perjuangan itu akan membuahkan hasil. Sebagai contoh <tuh> di Arab itu, mungkin di sini sama. Ada burung elang Burung elang Yang digunakan untuk berburu Melihat Biasanya raja-raja mungkin di foto-foto Ada burung Itu burung itu mahal harganya Puluhan ribu Puluhan ribu ringgit Harga burung itu Kenapa? Nafsu kita seperti burung ini Burung itu pada hakikatnya Gak suka sama manusia dia sukanya terbang jauh Di atas-atas bukit Dia suka makan makanan yang yang berbahaya Sukanya menjauh dari manusia Tapi ketika burung ini ditempa Dilatih Ditraining Terus Sampai bertahun-tahun mungkin Akhirnya burung yang dulunya tidak suka sama manusia Ketika dia dilepas sama majikannya diterbangkan untuk berburu kelinci, dia datang tuh, dia pegang itu kelinci, tidak dia makan, dia bawa ke majikannya, padahal dahulunya Kalau dapat kelinci dia makan itu kelinci, tapi karena sudah ditempa tidak lagi, setelah selesai dia bawa buruan itu, dia bertengger di di tangan majikannya, tengger lagi, begitu pula jiwa kita, setelah perjuangan Hari yang cukup panjang Jiwa kita insya Allah akan seperti burung itu Yang tunduk kepada kita Yang menjadi annafsul mutmainnah Yang dia tidak akan merasakan ketenangan Kecuali dengan zikrullah Dia tidak akan merasakan ketenangan Kecuali dengan mencintai saudara-saudaranya Karena ada orang Yang kesia Ketika melihat Jirannya baru beli mobil Beli kereta ya Kereta baru Masya Allah Langsung Badannya panas tiga hari Demam ya Demam seminggu Kata suaminya Eh Kenapa kata dia Bang Ini jiran baru beli kereta Kata dia Ya apa urusannya gitu Bisa sampai panasnya Demam tubuhnya Karena hatinya sakit Di antara penyakit hati yang berbahaya tuh Hasad tidak nyaman dengan kenyamanan orang lain Ngeliat orang lain berbahagia Dia susah Subhanallah Lihat temannya sukses Dia sakit Allahu Akbar hati-hati Banyak sekali kiat-kiat supaya hati kita bersih Supaya kita dapat menjaga hati kita Yang pertama tinggalkan segala ketergantungan kepada sayang Allah Orang yang paling sakit hatinya adalah orang musyrik yang dia bergantung kepada makhluk Yang tidak bisa berbuat apa-apa Bergantung kepada ya hal-hal yang mistik Umpamanya Kalau di kemarin kita Ngisi di KBRI Juga di Saudi itu Banyak mungkin Pembantu-pembantu rumah tangga ya Yang dia itu menggunakan Dukun ya apa, macam-macam dia itu takut dengan majikannya katanya majikannya jahat ya. atau apa kemudian dia bergantung kepada selain Allah maka di sini yang menyebabkan dia sakit hatinya bahkan bisa sampai ke tingkat kesyirikan kepada Allah kalau takut dengan apa yang terjadi takut menghadapi orang lain kita punya sang pencipta yang dia memiliki semua yang di langit dan di bumi. Maka tinggalkan segala ketergantungan selain kepada selain Allah SWT. Kemudian baca kitab Allah. Baca Al-Quranul Karim. Fihi syifa. Ada obat tu, Ada obat. Kita punya masalah, kita punya apa. Baca Al-Quranul Karim. Kemudian juga zikrullah. Ala bi zikrillah. Fatma'innul qulu. Dengan berzikir kepada Allah, hati itu menjadi tenang. Dan antum bayangkan. Ahlus sunnah wal jamaah. Kita ini ngaku ahlus sunnah wal jamaah kan? Betul. Ngaku dong. Zikirnya sedikit. Yang banyak pikirnya. Jalan ya. Pikir pagi sore gitu. Naik kereta, naik motornya. Naik baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanalladhi Sekharo lana hadha wa makunna lahu mukrinin Wa inna ila rabbina lamunqalibun Keluar dari rumahnya, baca doa terus InsyaAllah kita bakal dijaga sama Allah SWT Banyak sekali amalan-amalan yang membuat hati kita ini Bersih selamat dari penyakit Tapi karena banyak nih Pernah seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah. Inna syara'iyan islami kot kasurat alaiya. Nih syariat Islam ini. Udah banyak. Udah susah nih Mau ngamal ini. Ini susah kata dia. Terlalu banyak amalan-amalan. Tolong kasih aku amalan. Yang dengan itu aku berpegang teguh. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka. Rotten bidhikrillah tetap lisanmu basah dengan zikrullah tetap ketika kita jatuh bismillah karena kita terbiasa dengan zikrullah aku lu kauli hada itu ingin bisa saya sampaikan pada pagi hari ini semoga Allah jalla jalaluhu memberikan kepada kita kekuatan Allahumma habib ilailan iman wattaqwa wa, wa zayyinuhu fi qulubina wakir ila al kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar jadikan kita termasuk orang-orang yang cinta kepada kebaikan dan benci kepada keburukan wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi